Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kekuningan Selasa 10 November 2020 Agenda kepulangan Habib Rizik Syihab Disampaikan secara resmi melalui channel Front TV Habib Rizik mengatakan agenda kepulangan Sudah pasti dengan rinci Kedatangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Proses yang sangat lama Kepulangan Habib Rizik hingga akhirnya Diumumkan secara resmi melalui Front TV Berikut ungkapannya Saya ingin umumkan di sini Satu Insyaallah saya dan keluarga insyaallah hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia nah, dengan pesawat Saudia ya SV 816 jadi ya, sekali lagi saya ulangi nomor 1 insyaallah kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung. Yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Yaitu Saudia Air Rage. Yaitu dengan nomor penerbangan SV-8816. Insya Allah. Pengumuman yang kedua. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Tengkarek. Hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Nah, di Terminal 3 Bandara Cengkareng. Insya Allah. Demikian reportase Radio Kukuningan. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.